ini siapa bareng dengan Mata Dewa dan juga Yubi Production kita saksikan sama-sama ini dia Wiwi se kita New Moneta भोकन <tuh>